Yajan, selamat pagi selamat、nah, pagi ya dengan Pak Tony s i l a k a n Pak Tony ya ini hal yang p e n t n g kalau ada di k o m u n i a s yang penting juga adalah untuk m e n j g a supaya jangan ada ekotisme,、eh, politik dan juga hal yang m a u h espos ya, jadi ya, sebenarnya akan b e r g a n i juga dan itu a a n menjadi kesimpangan para p o s a n dan juga パスマン、スワマパゲー 7、サラマッパギパッモディや、パッモディサラマンスパヤ、パダ、スブラパンパナパタン、ウォルト a ナナヤ、ビサラカニト Nah, tapi yang sebenarnya ya adalah y akuntabilitasnya a itu ya Kredibilitas Karena Arthur Anderson yang dunia aja Itu kan terbukti gitu kan Di Amerika saja mereka bisa melakukan manipulasi akutansi n gitu Nah yang penting pada i n t i n y a setuju lah i Terima kasih Ya terima kasih Pak Budi Pak Hadi Selamat pagi Pak Ya Saya setuju ya Kalau bisa sejak m tahun lima tahun Barangkali maksimal ya Karena Kedepan saya dengar kan kalau perusahaan sudah diaudit oleh akuntan publik tidak lagi diperiksa p a n y a k maka kredibilitas dari ASIRO, akun, akun, pemeriksaan akuntan itu benar-benar harus, harus bisa dijaga. Masalahnya saya kira ternyata setelah kita pelajari tidak ada yang kredibel di dunia ini,、gitu. kalau tidak ada yang mengawasi tetap potensi untuk penyimpangan-penyimpangan, pelanggaran -penyimpangan, profesi itu kemungkinan itu tetap ada karena... Manusia cenderung membela yang b a y a r gitu. Jadi tetap aja manusia tetap sangat pengawasan terhadap profesi akuntan ini. p a s t i a p a yang awasi kita nggak tahu.、Ya. Terima kasih.、Ya. Terima kasih Pak Hadi. Selamat pagi Pak Andreas. Selamat pagi. Ya silakan Bapak. Saya pikir itu rencana itu、eh, ada l u m a y a karena karena akan t e r k o n t a n akuntan besar nanti akan melakukan cross customer. dimana mereka sukar menukar customer sesudah masanya habis ya misal、eh, kantor akuntan A memberi、eh, pelangganannya ke kantor akuntan B, kantor akuntan B memberi ke pelangganannya ke akuntan A jadi dengan cross customer, aturan itu tidak berlaku, yang paling penting、eh, adalah kalau kantor akuntannya melakukan kongkalingkong dan ketahuan sama pemerintah langsung tutup dan kedua、eh, kantor akuntan yang tidak kualifai i nanti jadinya ikut menikmati、eh, fasilitas ini karena mereka tidak kualifai nanti jadi kacau b a l a e negara ini ya. ya itu aja terima kasih banyak pak di biasin l kan selamat sore pak yang ya. begini pak ya kantor akuntan buktinya harus di sertifikasi dulu ada yang baik ada yang acau Pertama, kedua Orang-orangnya juga yang benar Di sertifikasi juga Nomor tiga pak Kantornya itu dia provinsi mana aja ditunjuk Jadi boleh Dia b e r peraturan, tapi harus lengkap dulu Sarananya itu loh Orang-orangnya, prasarananya, e sertifikasinya Dan sebagainya Serta tidak terlalu mahal Karena kadang-kadang pemerintah juga bekerjasama Dengan kantor akuntan publik Untuk memahalkan biaya audit dan sebagainya Oleh karena itu フォレアタパケヤンサマーワンイト、ミリトマニいさいリリアンフォルスコラ、エコノミクサマーン。パジャプリンシップガチュラ、サンディ a カシニ a シストチュイトン、サンディリはカリバウサンバイサンバイサンバイサンバイサンバイサンバイサンバイサンいイサンバイサンバイサンいイいンバはサンバイサンバイサンバイサンバイサンバイサンバイサンバイサンバイサンバイサンバイサンバイサンバイサンバイサンバイバンバンバイサンバンバ berkolusi dengan o k n u m p a j a k atau apa gitu itu m e m a n g tujuan akhirnya sih memang untuk supaya auditornya diberikan sertifikasi gitu ya, karena disini kan uang negara ini dari pajak d i l a n g i terlalu banyak ya, mungkin per tahun seratusan triliun gitu ya nah, saya rasa sih itu aja ya, terima kasih